Assalamualaikum Sudalun berita malam medi hari ini Minggu 20 Januari 2019 dibacakan Ardian Syah pijai dan Aceh Utara dijadikan daerah sentra produksi garam nasional 7 rumah di pinturi Megayut di gajah liar satu keluarga terpaksa diungsikan rumah warga Skel rusak dihempas badai dengkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim news serroom Seram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 dari 2 dari 8 daerah sentra produksi garam unggul yang ditetapkan PLT Gubernur Aceh Nova Irian Syah dipilih Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi daerah sentra produksi garam nasional untuk Pulau Sumatera yaitu Pidjaya dan Aceh Utara. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Cut Yusminar mengatakan kedua daerah itu dipilih menjadi daerah sentra produksi garam nasional karena potensi untuk pengembangan area lahan tambak garam yang luas dan jumlah kelompok tani yang cukup banyak. Hal ini disampaikan sepulang dari acara Rakor Industri Garam Nasional 2019 di Kementerian Kelautan dan Perikanan Aceh di Banda Aceh. Di Pidijaya, luas areal tambak garam mencapai 35 hektar lebih dengan jumlah petani garam 275 orang. Lokasi lahan tambak garam tersebar di lima kecamatan. Di Aceh Utara, lahan garam sekitar 25 hektar dengan jumlah petani 224 orang. Sementara di Pidi, lahan tambak garam 20 hektar dengan jumlah petani 241 tersebar di 6 kecamatan. Di Aceh Timur luas tambak garam sekitar 15 hektar dengan jumlah petani 148 orang. Sementara di Abdi lahan tambak sekitar 7 hektar dengan jumlah petani garam 100 orang. Ditambah di Aceh Selatan areal tambak 10 hektar dengan petani garam 220 orang. Sementara itu di Bireuen lahan tambak garam seluas 10 hektar dengan jumlah petani 243 orang di Aceh Besar lahan tambak garam seluas 15 hektar dengan jumlah petani garam 226 orang Sudarlun kawanan Gajah Liar kembali merusak 7 rumah warga yang tersebar di dua desa di Kecamatan Pinturi Megayo Kabupaten Bener Meriah dalam 3 hari terakhir rumah yang diamu Gajah Liar 6 unit berada di Kampung Persiapan Sejahtera dan satu unit berada di Kampung Musara 58 Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut namun satu keluarga harus direlokasi ke tempat yang lebih aman dan jauh dari jangkauan gajah liar Dalam tiga hari ini sudah tujuh rumah yang dirusak gajah Yang terbaru terjadi di Kampung Musara 58 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat Sabtu malam dimana satu rumah warga rusak pada bagian dapur akibat diobrak abrik gajah Hal ini disampaikan Sanusi purnawirada di Camat Pinturi Megayo. Selain itu, 15 hektar lahan perkebunan warga yang berada di kampung Menderek juga luluh lantah oleh kawanan mamalia bertubuh besar tersebut. Padahal upaya penggiringan gajah telah dilakukan beberapa waktu lalu di mana termonitor sekitar 43 ekor gajah berada di wilayah utara yang berbatasan dengan Kabupaten Biren tersebut. Jarlun hujan disertai angin kencang merusak rumah Samsiah penduduk Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, Aceh Singkil, Minggu 20 Januari 2019. Terpahan angin menyebabkan atap rumah di bagian depan copot dihempas angin. Kondisi ini seketika membuat kalang kabut pemilik rumah, apalagi saat kejadian hujan sedang mengguyur deras. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun hujan deras yang masuk ke dalam rumah lantaran atap yang diterbangkan angin membuat basah barang yang berada di dalam rumah. Sementara itu hujan masih mengguyur wilayah Aceh Singkil, sedangkan angin tidak lagi berhembus kencang. Darlun Darson, 26 tahun warga asal desa Padang Unoi, kecamatan Salang, Simelu, menderita tumor sejak 3 bulan terakhir. Penyakit tumor yang diderita di bagian leher ini menyebabkan ia tidak mampu menafkahi istrinya yang sedang hamil tua Sehingga ia saat ini hanya berharap dari uluran tangan pihak keluarga maupun masyarakat yang membantunya Camat Kacamata Salang, Buyung Ali Kardin mengatakan bahwa Darson tercatat sebagai warga kurang mampu Pekerjaannya sebagai petani Ia mempunyai satu anak dan saat ini istrinya sedang hamil tua dan tidak bisa mendampingi di rumah sakit yang mendampingi saat ini dari pihak familinya. Karena keterbatasan ekonomi menyebabkan Darson tidak bisa berobat maksimal. Seorang keluarga Darson mengaku selama menjalani perawatan tumor yang diderita, terpaksa menjual tanah karena tidak ada sumber dana untuk biaya kebutuhan istri dan anaknya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serang BFM. Sudahlun Ibu Kota Kabupaten Aceh Singkil diguyur hujan lebat disertai angin kencang Minggu sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat Pengendara dihimbau ekstra hati-hati sebab guyuran hujan menyebabkan ruas jalan tergenang Kemudian ketika melintas di jalan yang di pinggirnya dipenuhi tanaman agar waspada Sebab angin berhembus kencang Warga di daerah rawan banjir juga dihimbau siaga Sebab saat ini sudah masuk musim pasang besar air laut Dari pengalaman bila hujan deras berbarengan dengan pasang air laut akan menyebabkan pemukiman penduduk di dataran rendah terendam. Darlun pemerintah Nusa Tenggara Timur atau NTT berencana menutup lokasi wisata Taman Nasional Komodo dari kunjungan wisatawan selama satu tahun. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan populasi komodo dan juga rusa yang menjadi makanan utama hewan purba tersebut. Gubernur NTT Victor Bungtilu Lais mengatakan penutupan Taman Nasional Komodo guna mempermudah pemerintah daerah menata kawasan wisata. Namun ia tidak menjelaskan terkait waktu penutupan kawasan Taman Nasional Komodo tersebut. Menurutnya kondisi habitat komodo di Kabupaten Manggarai Barat, ujung barat Pulau Flores itu sudah semakin berkurang. Selain itu kondisi tubuh komodo yang kecil dinilai sebagai dampak berkurangnya rusa yang menjadi makanan utama komodo.